Rumasan yang punya acara halal bihalal sehati sampai mati yang dimiliki oleh gempar Community betul. Siang hari ini juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara diantaranya siang hari ini ingin sekali memberikan nuansa kenyamanan ya kerja bareng dengan Ramayana Audiental Sound System. Terima kasih dan acara ini diabadikan oleh Merpati Shooting. Terima kasih. Baik saudara-saudaraku, saya yakin Anda semuanya sudah kangen dengan artis-artis idola Anda. Bareng bersama Kempar Community, all artisnya, Ndu Palapa!